Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Wasi' Al wasiat rahmatuhu kulla shay şey. Alhamdulillahil-Fatih Al-Ladhi fataha li ahibbaihi abwabal khayr wa salatu wa salamun ala habibina wa shafina wa mawlana sayidina muhammad al bashir wan nadhir alladhi tanfatihu bihi abwaabul khair wa tanghaliqu bihi Allahumma ya Rabbana Allahumma ya Rabbana Ya Fattah Iftah lana Abbab alhasanati walkhairat Allahumma ya Rabbana ya Fattah Iftah kulubana Lita tatai anwar al khairat. Allahumma ya Rabbana, kama jamaatana fi hadhihil lailatil mubarakat, fajma'na yoma al qiyamati ma'habibika, syyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana, kama jamaat atsadana hadhihil lailah, fajma' kulubana fi Allahumma Ya Rabb, nashurna ma azumrat habibika, sayidina Muhammad. Watahdalwaah. Allahumma Ya Rabb, narzukna taubat, qabla al-maut, wal-shahadatah عند al-maut, wal-jannata بعد al-maut. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat. Hamba-hamba Allah. Yang terpilih Sehingga pada malam hari ini Bisa menghadiri pembukaan pengajian kita Setelah Ramadan Semoga ini pertanda bahawa Allah akan membuka untuk kita Segala macam kebaikan Membuka kepada kita segala kemudahan Dan membukakan untuk kita pintu surga Dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Tadi sudah disampaikan oleh al Mukarrom Sahabat dan saudara Al-Ustadz Zamroni Hasan Beberapa hal tentang Hakikat Nilai kita adalah di hati Agar kita bisa Benar-benar kembali kepada fitrah Menjadi seorang hamba yang benar-benar dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan membersihkan hati dari bermacam-macam penyakitnya dan itu adalah bagian daripada silsilah pengajian kita untuk membersihkan hati kita penyakit hati yang sangat banyak dan itu yang harus kita perhatikan dan kebetulan sekali Hikmah yang ke-28 dari hikmahnya Ibn Atta'ilah As-Sakandari juga berbicara tentang hati. Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari tapi sebelum kita masuk lanjutan pengajian kita pengajian hikam. barangkali yang baru kita membaca kitab hikam. Jama' hikmah. Kalimat-kalimat istimewa penuh dengan faedah dan makna disimpulkan, dikumpulkan oleh seorang wali besar yang bernama Ibn Atailah as-Sakandari. hikmah yang amat penting kalimat bijak kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-28 hikmah yang ke-28 disebutkan bahwa Al-Hikmatul Thaminatul Wal-Ishruunah Hikmah yang ke-28 Barangkali malam hari ini harus beda dari kebiasaannya kalau kebiasaannya seperempat atau dua puluh menit kita berikan fikih. jadi hari ini kita tiadakan fikih. tadi kita mendapatkan satu mukaddimah yang lebih yang sangat berarti jadi fikihnya kita tiadakan kita langsung pembacaan kitab Hikmahnya Ibnu Athaillah Sakandari. Hikmah yang ke-28 adalah Mastudi'a. Fi ghaibish shara'i, fi ghaibish sarairi dhahara fi shahadati adh-dhawahiri. Hikmah yang ke-28 Ibn Athaillah beliau menyampaikan mas sesuatu yang dititipkan oleh Allah tiga bisara iri di dalam batin yang tersembunyi sesuatu yang dititipkan oleh Allah di dalam hati itu gaib tidak terlihat Sesuatu yang dititipkan oleh Allah di dalam hati, apakah itu kebaikan atau keburukan, iman atau kekufuran, iman atau kemunafikan. Yang dititipkan oleh Allah di dalam hati, dzahara akan tampak fisyahadati dzawahiri dalam bentuk zahir. Apa yang dititipkan oleh Allah kepada seorang hamba di dalam hatinya nanti akan diterjemahkan oleh anggota tubuhnya. Dalam bahasa lain, anggota tubuh ini adalah menjalankan perintah pemimpinnya, yaitu hatinya. Jadi anggota tubuh ini bergerak sesuai dengan perintah hati. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi saw. Hadis panjang yang bercerita tentang segumpal darah Alawainna fil jasati mudghah Disebutkan oleh Rasulullah ingat ketahuilah bahwa di dalam diri kita itu ada segumpal darah Idza saluhat saluhal jasadu kulluh kalau benar itu baik anggota tubuh jadi benar dan baik Wa idza fasadat fasadal jasad kulluh kalau memang itu enggak benar maka anggota tubuh menjadi tidak benar. Jadi Ibn Athaillah As-Sakandari menyimpulkan hikmah itu dari beberapa hadis Nabi SAW alaihi di antaranya yang barusan kita sebut. Jadi apa yang dititipkan oleh Allah ke dalam hati seorang hamba itu akan terbaca melalui zahirnya. Maka di sini ada dua pekerjaan bagi kita. Tidak bisa orang berkata begini, yang penting hati, lalu membiarkan dohirnya. Enggak. Atau yang kedua, hanya ngurusi pekerjaan dohir, batin tidak dibenahi. Enggak sah. Jadi harus dari dua belah pihak. Tidak boleh orang mengatakan, yang penting kan hati, masalah baju mah terserah, yang penting hatinya kan bersih. Nah ini kadang-kadang orang yang penting hatinya. Kalau suruh pakai baju yang bagus, anak-anak gadis yang cantik itu suruh pakai baju yang solehah, katanya apa? Yang penting kan bahatinya, Ma. Oh, Masya Allah. Yang penting hatinya. Memangnya Siti Fatimah itu hatinya buruk. Siti Fatimah Zahra hatinya seperti apa? Hatinya luar biasa. Tapi bagaimana? Beliau juga menjaga dhohirnya. Sangat pemalu, menutup aurat bajunya, tingkah lakunya sangat luar biasa. Padahal hatinya begini jempol Jadi jangan kita sok berhujak Yang penting hati Awas Ini syaitan yang mengajak seperti itu Yang penting hati Tidak Zohir harus Karena akan terbaca itu nanti Atau sebaliknya kita itu hanya sibuk urusan Zohir Action Zohir saja Masya Allah Ketahui Ini pun juga tidak ada artinya jika ternyata hatinya juga tidak dibenahi. Hati tidak dibenahi tadi disinggung oleh Ustaz Zamroni bahwasanya dibenahi dengan membersihkan hati, ketulusan harus kita tanamkan, jauhkan dari sifat riya dan bermacam-macam penyakit hati harus selalu kita cermati. Maka tidak cukup orang hanya mengamalkan satu amalan ibadah tidak pernah mentafakuri seperti yang kita sampaikan di akhir Ramadan bahwasanya mentafakuri amal itu ternyata penting. Sehingga dikatakan oleh para salafus soleh bahasanya Tafakur sa'ati khairun min ibadati sanati Jadi ibadah satu tahun yang kita lakukan dikalahkan dengan tafakur sesaat Tafakur itu seperti apa? Mencermati saya itu ibadah kemarin itu seperti apa sih? Saya kok sholat di masjid kok giyat, di rumah kok males, ada apa ya? Nah ini, kalau saya sedekah kalau disebut nama saya kok Masya Allah saya suka nambah Tapi kalau enggak disebut jadi males, ada apa ya? jadi mentafakuri amal kita ini ternyata yang menjadikan kualitas ibadah kita ini lebih hebat maka tidak salah kata ulama Tafakur saat ah. kita merenung sesaat itu lebih bagus daripada ibadah satu tahun artinya ibadah satu tahun yang tidak dibaringin dengan Tafakur kalah dengan sesaat Tafakur yang menimbulkan menghadirkan kesempurnaan di dalam ibadah maka di sini kita harus membenahi dua hal Jangan sampai kita itu hanya mengandalkan kalimat yang penting hati Ayo zuhir kita seperti apa? Akhlak kita itu sesuai tidak? Akhlak kita ini Sesuai dengan syariat Nabi Muhammad atau tidak? Nah ini, harus kita selalu mengoreksi Karena apa? Apa yang kita lakukan dari zuhir ini adalah tidak lain terjemahan daripada hati kita kalau ada orang selalu berusaha untuk menjaga Dalam tingkah lakunya sholat marajin Puasa iya, Oh tingkah lakunya sopan Tapi kalau itu bukan terjemahan dari hatinya Maka ketahilah ia melakukan itu semua adalah berat Suatu ketika mudah untuk ditinggalkannya Mudah untuk ditinggalkannya Bahkan mungkin nyesal Oh nyesal saya nyumbang ke situ ah. Nyesal saya bantu dia sudah dibantu masih begitu ah Jadi ternyata memang belum tulus Di dalam ia melakukan kebaikan Maka Memperhatikan hati Lalu diikuti dengan tingkah laku Zahir Tidak benar jika orang hanya Menyeru kepada kebaikan Dengan berhujah yang penting Hatinya lalu pakai hadis Lagi Inna Allah la yang ila suharikum Wala ila atsadikum Ketahuilah Allah tidak melihat dohir bentukmu dan tidak melihat jasadmu, melainkan akan tapi Allah yang dulu melihat ilah kulubim kepada hatimu. Tahu tak sampean Jadi yang penting hati. Ah, tingkah lakunya tidak karu-karuan yang penting hati. Pakai hadis Nabi saw. Dusta, bohong. Kalau ada orang hanya mengatakan yang penting hatinya tapi zuhirnya melanggar Allah subhanahu wa ta'ala ini bertentangan dengan makna ubudiyah, makna kecintaan, makna ma'abbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebab kalau mang hatinya orang itu sambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala ia malu jika melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka zuhir penting, jangan sok mengatakan yang penting batin kemudian bagi siapapun yang Alhamdulillah kita itu masalah urusan dohir saat ini benar-benar rajin Masya Allah anda ngaji dan kami yakin anda ahli tahajud kami yakin anda juga ahli puasa anda kami yakin anda pun juga ahli sedekah artinya dohir anda sesuai dengan syariat tapi benarkah itu pancaran dari batin anda atau belum kalau itu belum pancaran dari batin kita maka ketahui itulah yang disebut pekerjaan yang tidak ikhlas ada kemauan ada maksud yang lain maka jangan tertipu bukan berarti yang sudah melakukan sholat yang melakukan ibadah ini bakal selamat belum tentu kadang tidak dicermati ada tidak orang naik haji dengan harta rebutan waris ini tafakur kita di malam Ramadan bisa saja orang melakukan ibadah pergi ke masjid pakai motor ternyata ini motor dari mana yuk Halal haramnya tidak pernah diperhatikan. Jadi setan itu memang dasar di dalam menipu, kadang menipunya setan itu adalah dengan kebaikan. Jadi orang melakukan satu kebaikan, ternyata dengan itu semua lupa atas kejahatan yang ia lakukan. Yang paling rajin melakukan tahajud, sekaligus dia yang paling tajam mulutnya kepada tetangga, itu ada. Yang paling rajin dalam puasa Senin Kemis, ternyata dia adalah orang yang mulai dulu ngerebut waris saudaranya gak segera diberesin masih ada jadi beginilah setan menggoda jadi kalau memang orang itu amal baiknya tahajudnya bukan pancaran dari hatinya maka tidak mustahil kalau dia merebut waris sebab apa? kalau dia memang rindu kepada Allah dengan tahajudnya kalau dia rindu kepada Allah dengan uh, puasanya kalau ia rindu kepada Allah dengan haji dan umrohnya kalau memang betul yang diinginkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala tentu dia juga takut hukuman dari Allah sehingga ia tidak akan dolem kepada saudaranya lalu merebut waris atau mencaci saudaranya tidak mengajak bicara dengan tetangganya menyakiti tetangganya maka harus ada keseimbangan antara batin dengan dohir batin dan dohir kemudian nanti ada Barangkali ada orang yang tergoda dengan sebuah kejadian. Orang itu bermaksiat terus. Maksiat terus. Pekerjaannya mah tidak baik. Akan tapi pada akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala ditolong. Sehingga dia menjadi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah lalu selamat. Itu bagaimana hubungannya dengan hikmah yang ke-28 ini? Apakah -apa memang hatinya dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu wohernya seperti itu? Jawabnya adalah tidak. Jadi ada orang bermaksiat iya, tapi setelah itu Allah memberikan kepadanya kesadaran lalu bertobat. Jadi jangan mengatakan bahasanya, oh dia pun ternyata tidak menjaga hatinya, bisa tobat. Memang Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat hambanya dengan semau Allah dalam Al Quran disebutkan Allahu yajtabi ilahimayasyau wa yadim ilahimayyunib. Allah bisa mengangkat hambanya yang Allah suka enggak berusaha dia enggak pernah ngaji dia enggak pernah melakukan satu upaya untuk menjadi orang baik tiba-tiba oleh Allah diberi kesadaran Masya Allah menjadi orang saleh. ada tapi jangan nunggu bagian ini ya kalau diambil oleh Allah untuk diangkat menjadi yang mulia kalau tidak tetap saja mabuk tetap saja melakukan zina tetap saja melakukan keharoman tetapi ini memang ada hamba Allah yang semacam ini dia dalam keadaan terjerumus dalam kehinaan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta Tapi ada jenis yang kedua. Orang berusaha dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa menjaga tingkah laku, belajar menuntut ilmu, ini. Man yunib yahdi ilaihi may Sekali lagi orang itu berusaha semacam ini, maka nanti Allah akan memberikan. Jadi setelah dia berusaha untuk membenahi, dohirnya saya ingin solat yang benar, saya ingin puasa yang benar, terus berusaha dan berusaha berusaha, maka nanti Allah akan memberikan kepada kita kebersihan hati. Waladina jahadu fina lanahdian subulana yang bersungguh-sungguh mencariku akan aku beri jalan, akan ketemu yang bersungguh-sungguh berjalan di jalan keridoanku, maka ia akan menemukannya. Maka dari itu, jangan berpikir kira-kira mulainya dari mana? Membersihkan hati dulu, atau saya berbuat baik dulu lalu membersihkan hati? Jawabnya adalah bareng. Sambil kita meningkatkan ibadah kita, dhuhr kita, jadi mulai dari sholat kita benai, dandanan kita benai. Kemudian setelah itu kita sambil menata hati kita. Ketahuilah, kebohongan di dalam hati, kemunafikan di dalam hati cepat atau lambat akan terungkap di dalam bentuk zahirnya. Kalau orang hatinya itu tidak baik, biarpun dia beraction yang baik tidak lama. Dia dia akan betah duduk di masjid kalau orang munafik. Mau ngaji enggak bisa istiqomah akan terungkap. Oh dia dulu ngaji, sekarang tidak lho dia dulu merajin ibadah sekarang tidak karena dulu ibadahnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan berangkat dari hatinya tapi itu hanya action zohir dan setelah itu ada Allah subhanahu wa ta'ala menutup orang itu zohirnya dijaga oleh Allah tidak dihukum oleh Allah akan tapi ternyata hatinya tidak baik ada misalnya orang itu melakukan kemaksiatan maksiat, tapi tidak ketahuan oleh orang selagi tidak ketahuan oleh orang berarti dohirnya baik kan kalau ada orang ahli maksiat tidak ketahuan oleh orang itu dohirnya baik berzina, tidak ketahuan orang pokoknya melakukan jenis kemaksiatan tapi tidak ketahuan oleh orang ini jenis yang mana? sebab hikmahnya Ibn Atta'ilah sakandari itu punya dua maksud juga Jadilah orang yang bohirnya baik, batinnya baik, yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau engkau mencari teman yang bagaimana? Harus ada, saya ingin cari teman. Hati kita tidak tahu hatinya orang. Maka kata Ibn Atta'il Asakandari, kalau ingin cari teman yang hatinya baik. Tapi susah, wahai Imam. Untuk aku mencari, susah bagi kami untuk mengetahui hati seseorang. Dijawab oleh Ibn Atta'il Asakandari, jasad itu pancaran dari batin asalkan tingkah laku zohirnya itu baik maka insyaallah batinnya baik maka kalau kita berurusan dengan orang ya dengan zohirnya zohirnya baik, tidak pernah mabuk, tidak pernah meninggalkan sholat tidak pernah melakukan jenayah, zohirnya bukan hakikatnya, zohir saja urusan kita setelah kita mengurusi zohir yang semacam ini maka itulah batas kita Enggak usah mengurusnya, hatimu baik enggak? Enggak bisa. Saya akan berteman denganmu, hatimu baik atau tidak? Tidak, bukan urusan kita. Jadi cukup di dalam kita berteman, mengurus di Lah, kalau ketemu kita orang, ahli maksiat, ahli zina, ahli gini, ahli ini, tapi enggak ketahuan, baik atau tidak baik? Ya jawabnya baik, oh kejahatannya tidak ketahuan oleh kita, kan? Karena kejahatannya tidak ketahuan oleh kita. Lalu orang itu jenis yang mana? Apakah jenis pancaran dohirnya itu dari hatinya yang beriman atau tidak? Barangkali ada orang bingung, orang itu kok baik sekali, tapi hakikatnya di hadapan Allah jelek, tingkah lakunya jelek tapi tidak terlihat. Maka di sini kita akan membaca kejahatan orang juga ada dua, kejahatan manusia ada dua. Satu yang dilakukan oleh seseorang dilakukan oleh seseorang sementara dia itu tidak ingin diketahui oleh orang lain melakukan kemaksiatan di saat sendiri tapi kalau ketahuan orang lain masya allah nggak pengin maka inilah tanda bawasanya orang ini yang bakal dibersihkan oleh Allah hatinya karena biarpun dia terjerumus dalam kehinaan akan tapi dia masih punya rasa malu untuk diketahui kejahatannya lah ini hakikat zohir mulia dan insya Allah batinnya bakal mulia betul makanya kita dilarang untuk mengurusi hakikat batin itu, yang penting zohirnya saya tidak melihat dia seperti itu Dia mungkin dia pernah melakukan satu kejahatan tapi dia sudah tobat mungkin jadi kita tidak diurus, diperintahkan untuk mencari sampai batinnya seseorang jadi zohirnya saja ini saja yang harus kita lihat zohirnya kayak apa? Dohir itu maksudnya yang kita ketahui, adapun hakikatnya di rumah dia ngelakuin apa atau ke luar kota dia ngelakuin apa bukan urusan kita, dohir saja tugas kita. Maka jika ada orang melakukan kemaksiatan, ternyata dia itu dengan kemaksiatan itu malu atau tidak ingin dikatawi oleh seseorang, maka ketahuilah itu jenis kemaksiatan yang bakal dihapus oleh Allah karena apa? ciri dosa yang bakal diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah dosa yang dilakukan oleh seseorang dan orang itu tidak menginginkan kalau dosa itu diketahui orang lain sebaliknya lah yang kedua orang bermaksiat sama jenis kemaksiatannya melakukan zina melakukan ini, ini. tapi kalau sama orang sudah tidak malu Bahkan barangkali bangga dengan dosa-dosanya kalau ini tidak akan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena orang ini jenis orang yang melakukan kemaksiatan dengan kesombongan Tidak akan mendapatkan tobat Maka yang pernah kita bahas pada pertemuan lain, lihat Dosa yang akan diampuni oleh Allah adalah dosa yang ditutup Kul umati mu'afa, semat umatku itu mu'afa, selamat illa almujahiruna kecuali orang yang terang-terangan dalam maksiat. Artinya, barangkali kita punya dosa, sudahlah kita membiasakan untuk menutup dosa kita, jangan kita sampai membiasakan dosa dilihat orang lain. Yang pernah terpleset di sini ayo ditutup, kepleset di situ ayo ditutup sehingga kita itu malu betul kalau kelihatan orang sebelum dilihat Allah. Maksudnya sebelum iman kita, rasa takut kepada Allah minimal dengan manusia ditutup dulu karena banyak luar biasa akibatnya kalau ada orang punya kejahatan lalu diketahui manusia ini bisa saja menjadikan seseorang itu putus asa untuk bertobat ah orang pun sudah melihat saya penjahat ngapain saya baik-baik tapi kalau belum diketahui minimal dia masih menjaga kalau dia mau melakukan ini ah ketahuan nanti tidak enak melakukan ini ketahuan tidak enak akhirnya membiasakan dia menahan diri dan karena yang demikian itu Allah akan membantu maka Allah SWT akan membantu kita yang ahli maksiat asalkanlah ini kunci jangan bangga dengan maksiat jangan sebut kepada siapapun kemaksiatan kita kepada Allah SWT tutup dosa kita kepada Allah SWT ini termasuk urusan macam-macam dosa sekecil apapun kalau kita tidak pernah menyesal, maka Allah tidak akan mengampuni, begitu sebaliknya. Dosa segede apapun kalau kita minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni. Inilah yang bisa kami sampaikan dari hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita akan mencoba pada malam hari ini untuk memperbanyak tanya jawab barangkali ada hal-hal yang mau disampaikan berkenaan dengan hal-hal yang terjadi di masyarakat kita. Jadi itu tadi hikmahnya Ibnu Atha'illah As-Sakandari insyaallah sangat jelas bahwa jangan mengandalkan istilah kalimat yang penting batin ndak harus zahir kita betul dan yang sudah berbuat baik secara zahir tolong dilanjutkan untuk membenahi batin kita wallahu a'lam bisawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya minta keterangan hikmah Yang jelas sekali Kerana hikmah itu adalah Al-Quran Yasin wal-Quranil Hakim Kalau wahyu Tanjilal Ajiz yang namanya Aziz, Aziz Juhaim adalah Wahyu. Yang saya tanyakan hikmah, hikmah itu minta kita terangkan, apakah yang mentok-mentok-mentok-mentok, apakah yang lancar-lancar-lancar? Bila mana kita tani ya lancar, kita usaha dagang lancar kita jadi pegawai negeri tidak ada yang usil. Apakah yang mentok? Mentok, mentok, mentok, begitu. Saya minta diterangkan. Sekian wabillahi taufik wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak kami punya ayah yang kami hormati dalam satu pengajian kami pernah bertanya bagaimana tentang dosa-dosa besar seperti berzina gitu, apakah bisa diampuni, kata ustaz tersebut, tidak bisa cukup dengan tobat, tapi harus melalui hukum-hukum Islam gitu, tapi setelah mendengar dari pendapat buya berbeda gitu, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi dari ibu-ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bu ya e, Yang ini saya tanyakan mungkin e, Ini terjadi Banyak di, e, di orang ya Banyak terjadi di kalangan kita Kerjanya begini Bu ya e, Saya itu punya tetangga Tetangganya itu banyak ayamnya Nah si ayam Tapi tidak tahu tetangga yang mana masalahnya Ada beberapa tetangga yang memelihara ayam. Nah, ayamnya itu buang kotorannya di rumah saya. Mungkin ayam tuh ngerti pas e, dia bertelur pun di pekarangan saya. <laughs> Jadi pikir saya mungkin ayam ini ngerti gitu. Dia selalu berak di tempat saya e, bertelur juga di situ. Udah aja saya ambil gimana Bu ya? Asalamualaikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. Baik, maka ada yang mau langsung bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Buya yang terhormat saya bertanya ada seorang dulu dia sering melakukan pencurian di tetangganya dia sering nyuri barang tetangga dia pun suka berjinah tetapi memang dia masih takut kalau sampai ketahuan oleh manusia dan sekarang ia bertaubat itu gimana Apakah Allah mengampuninya atau enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Boleh satu lagi? Satu lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin bertanya Buya seandainya gini kita pernah mendengar ada suatu kemaksiatan gitu yang dilakukan oleh seseorang, kemudian kita bercerita kepada orang lain, tapi kita tidak sebutkan identitas ataupun hanya bercerita itu niat tujuannya agar kita tidak terjerumus di, agar kita tidak terjerumus kepada kemaksiatan itu bercerita kepada teman sharing tidak, tanpa menyebutkan identitasnya, ya, apakah itu termasuk mengumbar kemaksiatan orang lain? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama hikmah itu dalam segi bahasa adalah what a syi mahalli. Wa hikmah itu dalam segi bahasa adalah bijak. Maaf. Al hikmah bijak. Hakim bisa diartikan juga kalau memberi sesuatu tuh pas makanya dakwahnya Rasulullah itu bil hikmah dakwah itu pertama yang harus kita sampaikan bil hikmah kalau tadi disebutkan hikmah itu Al-Qur'an, oh bukan, bukan hikmah Al-Qur'an wal qur'anil hakim, Al-hakim itu sifatnya Al-Qur'an Quran itu nah, punya sifat Al-Hakim, Luqman sifatnya Al-Hakim jadi sifat itu hanya sifat jadi Al-Quran semuanya hikmah iya. tapi hikmah bukan saja Al-Quran sebab Luqman bukan Nabi mendapatkan hikmah padahal Luqman bukan Nabi bukan mendapatkan Al-Quran jadi barangkali hikmah itu apa gitu saja akan pertanyaannya jelasnya ya kalau kurang jelas mohon maaf tadi permohonannya saya menjelaskan dengan jelas sejelas-jelasnya ya ini semampu kami ini insya Allah jadi hikmah itu adalah bahwa kepandaian seseorang kalau itu manusia kalau Allah jelas hakim kalau Allah pasti apa yang diberikan Allah pas tapi kalau orang bijak itu kalau ngomong tidak berlebihan jadi tadi ke orang pas dokter yang bijak itu memberikan resep tepat juru dakwah yang bil hikmah seperti yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad bil hikmati wal mu'idatil hasanati hikmah dulu baru ceramah hikmah itu apa memberikan sesuatu tepat porsinya sebab orang sak orang bodoh itu ya orang didakwai itu ya seperti pasien kalau kita beri obat kebanyakan kalau obat ya lenger jadi bosan jenuh mungkin tambah lari kalau kurang nggak paham-paham maka ustadznya harus cerdas sehingga memang tugas ustadz kalau ngajar itu kalau bisa yang pandai tidak ma, tidak bosan yang bodoh bukan ketinggalan ini bagaimana bisa membawa semacam itu? Itu hikmah. Jadi kalau hikmah seperti itu, itulah, kayaknya Ibn Atta'ila Sakandari. Kalimatnya sedikit tapi penuh makna, hikmah. Jadi kayak begitu maknanya hikmah itu adalah tepat sesuai dosis kalau urusan obat. Kalau urusan dakwah tepat ngomong. Jadi berbeda kalau kita ngasih tahu seseorang ini macam-macam. Ibn Ghazali itu mengajarkan ahli hikmah itu kalau mendidik macam-macam. Ada orang itu jenisnya macam-macam jenis manusia sempurna paham dengan isyarat. Jadi tak sudah berhenti. Ada orang melakukan satu tindak yang baik, kita geleng. Itu sudah paham. Mungkin ada bebel. Itu berhenti ya, sudah sudah sudah selesai. Ini ada lagi tingkatnya. Ngerti tidak? Nah ini, lah ini ada lagi kelasnya kelas binatang. Eh, ini kasih tahu ya. Ini hikmah Jangan orang cerdas bijak langsung rotan, tidak benar Nah ini hikmah itu seperti itu Jadi ada orang manusia, setengah manusia, binatang ya Ini kalau sudah dikasih tahu paham-paham, Puluh rotan sampai dicambuk itu namanya kelas binatang lah. Hikmahnya bagaimana? Nersetimah, disanjung-sanjung tambah gede hatinya, tambah gede kepalanya Ternyata perlu rotan, Nah ini hikmah Urusan dakwah, banyak hal, jadi hikmah itu adalah tepat tidak lebih tidak kurang makanya dakwah itu bukan kalem saja tapi pilih hikmah hikmah itu jangan diartikan kalem siapa yang mengatakan hikmah kalem? dakwah itu harus dengan hikmah kalem oh bukan bukan kalem pas kalau orangnya perlu keras, dikeras kalau perlu kalem, kalem jangan orangnya butuh keras, kita kasih kalem orang yang perlu kalem, kita kasih karak, keras makanya Nabi Muhammad benar, -benar betul Nabi Muhammad ala qadri ukulihim. Nabi Muhammad itu kalau ngomong sama orang, disesuaikan akalnya ini model apa kira-kira? Ini model bagaimana? Jadi kalau ngomong orang cerdas cukup Dengan kalimat-kalimat isyarat dan sebagainya Orang yang hatinya subur dengan iman cukup Masya Allah Diberi kalimat sepatah dua patah kata adalah paham Ini adalah hikmah Yang dimaksud adalah Meletakkan sesuatu Apa memberikan sesuatu tepat Kalau urusan dakwah-dakwah Kalau kita menyusun kalimat Tidak orang belit-belit bulet. Makanya termasuk ya kalau kita diingatkan oleh guru kita, Habib Abdullah Baharun. Kalau kamu ceramah, sudahlah. Pokoknya kamu waktu ngomong, faham. enggak usah kamu menyusun kalimat yang indah. pakai penuh sastra, kadang-kadang tambah bingung, enggak faham. Inti sendiri enggak faham. Ini sudah disampaikan bismillah, ini saya ngomong begini, Allah faham, faham. Ini jadi nyantai. Itu itu sederhana. Pake kalimat disusun, ya. Rapi-rapi, kadang-kadang belum tentu. Diatnya sendiri ternyata ngomong apa tadi. Nah, baik. Jadi hikmah itu seperti itu adalah pas kalau Anda seorang ustaz di saat Anda menjadi seorang yang ahli hikmah ngomongnya tepat. Mendidik seperti itu. Memimpin penuh hikmah adalah ngerti bagaimana dia memimpin. Mendidik rakyatnya juga sama. Baik, adapun masalah Quran Aziz Quranul Hakim itu adalah sifat saja. Al-Aziz juga sifat Al-Quran. Al-Quran punya sifat macam-macam. Yang disifati dengan hikmah, karena di situ hakim, karena di dalamnya banyak hikmah, penuh hikmah, bahkan semuanya adalah hikmah, aziz, mulia, dan seterusnya. Itu tentang Al-Quran. Kemudian masalah ada orang melakukan dosa seperti naudzubillah. Semoga Allah menjaga kita. Zina misalnya. Setelah orang itu melakukan zina, kok pengen tobat? Gimana cara tobatnya? Ada orang yang mengatakan harus dicambuk. Ustadz memang harus belajar ya. Kalau kita berfatwa asal saja bisa menjerumuskan orang. Hukum cambuk itu had, itu adalah hukum imamah. Had, had zina, hadul qatl, hadul qadzf, itu adalah haknya imam. Maksudnya siapa yang berhak menghukum bunuh? dan siapa yang berhak mencambuk orang berzina jawabnya yang berhak menghukum orang berzina dengan cambuk itu adalah imam atau tatanan bawahannya bawahannya imam wakil-wakilnya terus seandainya sudah ada imam siapa yang harus dicambuk dua orang tok, gak ada tiganya Dua orang dan tidak ada tiganya Satu Orang yang ketahuan berzina disaksikan oleh empat orang Dengan matanya dan orang ini mengadukan ke Hakim Dan ini hampir tidak pernah ditemukan dalam sejarah orang Dicambuk, apa orang dihukum Karena zina disaksikan empat orang sebab zinanya kira-kira di mana mana di mana Kalau ada di kampung Islam ada orang zina disaksikan oleh empat orang ini gila orang itu. Kalau di kampung kafir sana ya, kalau di kampung kafir mana ada hukum ya. Makanya dalam sejarah tidak pernah ada ditemukan orang dihukum dalam zina itu karena disaksikan empat saksi. Tidak ada. Susah. Empat saksi pun harus orangnya melihat. Mohon maaf. Semua itu melihat dari posisi yang sama, sampai seperti melihatnya Celak keluar masuknya itu Kalau hanya katanya ini, itu adalah nggak boleh Kalau ada tiga orang Ngadu ke Hakim, ya Hakim Tetanggaku itu nggak bener, ngotori masyarakat Kenapa pak? Saya melihat dia zina Bener kamu lihat? Iya Dengan matamu, iya saya melihat Hakimnya Masya Allah, oh kalau begitu harus dihukum, tapi kamu berapa orang Pak? Saya bertiga, oh kalau bertiga kamu semua yang dicambuk, belum empat Jadi tidak gampang Kenapa harus dengan 4 orang? Karena jenis dosa ini jenis dosa yang harus ditutup bukan diumbar, memang ada fikihnya, Bukan hanya sekedar ustad ngomong begitu, ini harus begini, ha, negara Islam tegakkan, ngomong rusak orang Jadi ini ada hukum fikihnya. Jadi Dengan saksi 4 orang yang kedua adalah dengan ikrar Ikrar itu mengaku kepada hakim, Pak Hakim Ya Rasulullah Halak ya itu Ya Rasulullah aku melakukan zina Ngadu, Ngaku ke Rasulullah ini ikrar Tapi Rasulullah apa langsung nanggapi? Ah, barangkali cuma duduk bersama Tidak Ya Rasulullah aku melakukan zina Ah barangkali kamu cuma segedar sentuhan saja. Tidak ya Rasulullah aku melakukan zina. Ah barangkali tidak sampai masuk. Tidak Rasulullah aku melakukan zina. Lihat. Nabi Muhammad ingin nutupi. Sampai empat kali kisahnya Ghomidiyah itu. Setelah ia mengatakan. Ya Rasulullah aku melakukan yang keempat masuk. Baru Rasulullah menegakkan hukum. Sehingga masalah ikrar. Jadi ikrar itu pengakuan. Ada orang ngadu ke mahkamah saya melakukan zina. Baru dicambuk. Kemudian ada hukum fikih laki yang harus dipahami, ikrar kepada mahkamah tidak dianjurkan, bukan sunnah, ya. Justru sunnahnya kalau ada orang ikrar ngaku di mahkamah telah berzina, disunnahkan untuk ditarik lalu berkata, "Aku berbohong." Loh. Ini memang ada hadap fikihnya. Masa harus dicambuk? Semua orang jadi tahu se-kampung kalau dia berzina. Memang harus ada ilmunya apa-apa. Kita juga pernah mendengar sebuah daerah negakan hukum ini, ah, ada tobat, ada satu kiai, ada orang ingin tobat, mau dicambuk. Ya ini musibah, harus ada ilmunya. Kemudian lihat, di dalam hukum cambuk dan rajam, itu dibedakan antara orang yang dihukum karena ditemukan oleh saksi, dan dihukum karena ia ikrar mengakui perzinaannya. Kalau ada orang ditemukan oleh saksi berzina, zina muhson pernah punya pernah menikah lalu melakukan zina, hukum mati, dilempar sampai mati. Nah ini kalau oleh saksi diikat. Kenapa? Agar tidak lari. Tapi kalau orang ini dihukum karena ikrar pengakuannya tidak boleh diikat. Kenapa? Barangkali baru mau dilempar dia berkata lalu berlari dan berkata, tadi saya bohong, saya enggak zina kok. Paham tak? Jadi ada hukumannya, jadi memang ada fiqih itu ada ilmunya, bukan hanya sekedar ini. Intinya dari itu semua cerita panjang, ini apa? Dianjurkan untuk ditutup. Itu saja kesimpulannya. Orang kalau melakukan zina, ini adalah dosa kepada Allah. Jangan ceritakan kepada siapapun, sebab manusia tidak bisa mengampuni, malah membawa cerita kesana sini. Ditutup, kemudian apa? Jangan sampai orang itu putus asa. Sebab orang bisa putus asa. Merasa dirinya hina, jelek di kampungnya. Ah, orang pun sudah mengatakan saya pezina. Ngapain saya tahan-tahan? Lihat. Ternyata putus asa. Saya pun sudah perempuan kotor di kampungku, siapa saja laki-laki mau dengan saya. Lihat. Tapi kalau masih ditutup. Dia takut untuk ketahuan oleh siapapun. Jadi semua harus ada ilmunya dan ada fikihnya. Bukan hanya sekedar menegakkan syariat. Ini harus dicambuk. Ah, Masya Allah nyeksa orang itu kalau ada orang curhat kepada anda, cukup jangan cerita kepada siapapun, berjanjilah untuk tidak cerita kepada siapapun gimana? saya minta cambuk, saya tidak pernah mencambuk kalau suka rela, ya sudah di kamar saja, cambuk, tuk, tuk, tuk, tuk, selesai jangan sampai orang lain tahu karena dihinakan kenapa dicambuk di sebuah pesantren barangkali pesantren negara islam ya, pesantren negara islam siapa pun berzina sini bisa ditegakkan syariat islam yang cambuk, saya ngaku zina tidak dianjurkan kalau ada orang berzina jangan ngomong kepada siapapun manusia gak bisa ngampuni bisanya gunjing lalu bagaimana tobat saya nangis kepada Allah bisa diampuni diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dosa kepada Allah itu dianjurkan untuk ditutup yang tahu hanya Allah. Maka ini dalam riwayat Al Mujahirin Abil Maksiati Allah tidak akan mengampuni orang yang terang terangan dalam maksiat terang terangan dalam zina. Gimana zina terang terangan? Bukan zina di alun alun, enggak ada. Di perempatan, enggak ada. Yaitu siapa? Orang yang zina di tengah malam, enggak ada yang tahu. Esok harinya semua orang kampung tahu cerita. Ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala maka tutup semua dan diajari anak-anak muda barangkali para ibu ketemu anak gadis yang curhat yang datang dan sebagainya Masya Allah anak-anak zaman sekarang sekolah tidak karu-karu ngeri Ini, kalau ada ajari dia untuk memuliakan dirinya tutup jangan cerita kepada siapapun tapi saya kan tidak perawat Allah akan kembalikan asalkan mulutmu tutup. akan kembalikan nanti kalau urusan selaput dara orang bisa jatuh kepleset dan sebagainya tapi bukan urusan kemungkaran, bukan urusan hati yang jelek, yang kotor. Tapi kalau sudah orang, Hah, biarin, saya pun sudah tidak perawan. Saya dulu diperkosa, gara-gara diperkosa, ya zina sekalian. Oh bukan, kenapa? Karena selaput daraku sudah tidak ada. Ini kedunguan Tutup, biar saja Allah yang tahu selesai. Ini adalah yang sering kami ingatkan. Karena ternyata kalau kita pelajari masalah haddul zina, semuanya maknanya sitir, tutup. Tutup. tutup, tutup, tutup, tutup, tutup, tutup. Sampai apa? Haddul Qadhaf, tahu. Hadul Qadab tu kalau ada orang mengatakan, eh si siatlah zina loh ya, dicambuk ngomong gitu loh 80 kali, kalau tidak bisa mendatangkan pak saksi Makanya kalau kita, eh selingkuh tu awas hati-hati. Aslinya harus dicambuk, kalau tidak dicambuk di dunia, dicambuk di akhirat. Makanya jangan ngomongin perselingkuhannya siapapun, biarpun itu artis di televisi, biarkan itu. Ikut-ikutan habis, woi Bu Haji hadir pengajian, ngomongin bintang film yang punya film begini-begini. Untuk apa Bu Haji? Ceritanya oka aneh? Aneh cerita tentang sejarahnya Rasulullah, cerita tentang perselingkuhan si A Abu Haji suka ngaji paling senang selebriti apa di televisi, acara televisi itu gosip ya. ya. Ada aja ya, ya ini bukan ini kerjaan amat tuh. buka app-nya orang senang. Kita menceritakan app-nya biarpun diceritakan oleh orang lain tidak boleh. Oh dia pernah berselingkuh. Si artis ini wah wow, dia berselingkuh sama si A si B si C. Eh. Apakah dianggap ini kalimat gampang? Ini masuk bab kita menggo menuduh dia berzina sementara kita tidak bisa mendatangkan saksi semestinya kita dicambuk karena di dunia tidak dicambuk kapan dicambuk? nanti di akhirat maka tutup mulia. termasuk jika anda ini amanat jika ada orang datang kepada anda lalu berkata Bu Haji, Ustazah saya minta pendapat saya dulu pernah terjurmus dalam zina gimana solusinya mulai dari anda mendengar kuping anda mendengar saat itu penulut harus dikunci haram bagi saya untuk bercerita kepada siapapun termasuk kepada suamiku harus ini dijaga, amanat, amanat, amanat, amanat. Kalau sudah anda mendengar, maka lebih enak kita tidak usah dengar Jadi kalau ada orang ngadu ke kita itu paling senang yang baik-baik aja lah. Ah, jangan yang begitu, itu beban di hati kita ini, kita harus jaga dan sebagainya. cuman ada sebagian orang memang harus menceritakan, karena tidak mampu. Dia ingin tahu jalan tobat bagaimana, daripada ketemu nanti. Harus dicambuk, ini ketemu Ustadz yang salah, ngawur nih. Harus dicambuk, tidak karu-karuan, musibah. Baik, inilah ditutup, jadi ajarilah orang-orang di sana, orang-orang di luar sana, kalau ada yang tercurmuz dalam zina untuk tetap merasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perzinahan itu ditutup. Dan ini sering kami ulang-ulang karena begitu pentingnya masalah ini. Kemudian, uh, uh, Masya Allah, ada ayamnya tetangga suka buang kotoran di lantai kita. Karena ngerti ayamnya pintar, suka buang kotoran di situ ngasih telur. Ini <tuh> pintar, baik bener itu ayamnya, subhanallah. Itu ayam tahu diri itu. <tuh> Bagaimana hukumnya telurnya? Kita tahu ibu, ada dua akhlak yang mulia bu. Akhlak yang pertama bu, ada tiga akhlak yang mulia. Yang pertama bu, kalau ibu punya ayam tolong diperhatikan bu, jangan ganggu rumahnya orang lain satu. Kedua, kalau tiba-tiba ada ayamnya orang lain ke rumah anda, ibu sudahlah sabar, karena dengan tetangga nggak boleh musuhan ya, sabar ya Allah, masya Allah. Kemudian ibu, kalau tetangga, apakah ayam tetangganya ninggal telur kembalikan bu, bukan haknya anda itu akhlak yang mulia tiga dok sudah, bukan haknya anda. Telur harganya berapa sih baik? Nah ini nih, ini memang ada kejadian kayak begitu tuh ada. Jadi selagi bukan hak anda nggak boleh. Ini berbeda di dalam fikih urusan korma yang jatuh ke rumah kita bukan. Ini lain, jadi kalau ada korma jatuh di rumah kita dan sebagainya satu dua itu urusan lain karena mubah kalau satu dua korma jatuh, tapi kalau telur nih adalah harus dikembalikan karena bukan milik kita. Nah kok oh, bu Atalla pak bu telurnya ah, kok di rumah saya? Ya, karena ayam itu tidak sekolah bu, nggak ngerti itu. Kalau itu nggak ada larangannya, dikasih ramu ramu pun tetap di situ ya. Baik, jadi tetap bukan milik kita dikembalikan saja. Jadi bukan hak kita. Baik. Itu saja. Kemudian ada pencuri dan berzina. Dia itu pengin tobat, masyaallah. Bagaimana? Harus. Lalu tobatnya bagaimana? Sama ya yang kita sebutkan tadi. Dia itu melakukan zina tapi malu. Tapi yang bertanya kok tahu misalnya. Kalau Anda tahu dia berzina dan Uh, pezina, maka ketahui lah, anda punya kewajiban menutup jangan cerita kepada siapapun cuman ada beda ya kalau dosa kepada manusia mencuri tadi beda dengan zina cara bertobatnya kalau orang berzina tobatnya adalah hanya kepada Allah selesai ya Enggak usah minta maaf kepada manusia ada ya perempuan dungu, laki-laki dungu dipikir ini urusan manusia zina bukan dosa kepada manusia dosa kepada Allah Mungkin ada seorang laki-laki menzinai seorang perempuan Dengan alasan, Masya Allah, saya telah berbuat dosa pada seorang perempuan, saya mau minta maaf onda. Oh, kalau musnah zina, tidak ada minta maaf, malah tak jadi lagi nanti Jadi tidak usah ketemu, tidak usah melihat dia, tapi kan saya salah, saya yang melakukannya, saya ini Sudah, kalau mau tobat tidak usah ketemu dia, selesai Alasan ini Dan sebenarnya sederhana, suatu ketika pernah kita tanya, benar saya nyesal tobat, saya pernah melakukan zina Jujur? Betul? nyesel, Iya Uh, punten mohon maaf, nomor SMC, SM, nomor HPnya masih ada enggak? Oh masih ada, belum benar tobatmu, yakin? Kalau masih menyimpan nomor HPnya, belum tobat, benar itu. Untuk apa itu semua? Semestinya dia menyesal dan tidak mau, nggak perlu nada, agenda, abakar ah, semuanya kalau memang pengin tobat. Nomor HPnya masih disimpan, katanya mau tobat, bohong, Allah tahu itu. Biarpun orang lain nggak tahu nomor HP, Allah juga tahu, masih disimpan. Subhanallah. Jadi memang ini kejujuran di dalam urusan tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala urusan jina. Kalau pencurian ini juga ada caranya. Jangan salah. Ini makanya lagi-lagi kalau tidak berguru pada Ustaz Imam Ghazali ngajari bagaimana tobat orang dari mencuri. Saya pernah mencuri kepada barangnya seseorang. Saya pengen tobat. Gimana? Ada dua model. Orang yang kau curi barangnya itu tahu tak kalau kamu pencurinya? Nah, ini ada dibedakan. Enggak tahu. ah Kalau enggak tahu caranya beda. Kalau yang tahu caranya juga beda. Kalau orang itu tahu kamu pencurinya, ya kembalikan langsung aja terang-terangan. Pak ini yang saya curi dulu karena tahu pencurinya kamu. Kata Imam Bozali. ndak ndak tahu. Kalau tahu kan saya sudah digebukin. Dia enggak tahu saya curi barangnya. Saya pengen tobat, saya kembalikan gimana. Oh ya sudah, transfer aja duitnya. ndak usah ngasih tahu ya. Atau dalam bentuk hadiah kirimi duitnya, saya pernah mencuri 400 ribu, cicillah 100 ribu, 200. Jangan ngasih tahu, kalau ngasih tahu, oh dasar kamu ya rumahnya, kurang ajar. Jangan-jangan yang itu kamu lagi nyuri. Jadi ada aturannya, menggunjing juga begitu, lihat. Kalau kita menggunjing seseorang, dosa gede, kita tidak akan diampuni oleh Allah, kecuali kita minta maaf kepadanya. Lagi-lagi tidak punya ilmu, polos. Pak, mohon maaf, seharian kemarin aku gunjing engkau, Pak kurang ajar, jadi kamu ya, kan marah jadinya, jadi kalau tobat dari gunjing juga ada caranya, orang itu tahu tidak kalau kita yang menggunjing. Kalau dia tahu kita gunjing dia, sederhana, mohon maaf atas kesalahan saya kemarin, ya kalau orang itu tidak tahu kita menggunjingnya, ya jangan polos-polos, caranya dua hal, satu, Banyaklah engkau istighfar untuk orang tersebut. Ya Allah ampuni dosa orang itu. Ya Allah telah aku gunjing dia. Yang pertama. Yang kedua, sebut kebaikannya di tempat engkau menyebut kejelekannya. Kalau kemarin kita kunjungi, dia, oh ibu ini... Astagfirullahaladzim. Oh Masya Allah ibu lupa ralat. Itu ibu Masya Allah baik kemarin ini... Nah, hilang itu semuanya. Jadi bukan polos datang bu, mohon maaf kemarin saya ngunjing ibu saya bilang ibu suka selingkuh ibu gini-gini seharian penuh saya ngunjing ha, perang berantem tuh ya ini semuanya ada ilmunya untuk tobat itu baik inilah jadi kalau tadi ada orang tobat diajari kalau mencuri kembalikan tapi caranya pun harus ada kemudian ada orang mendengar kesalahan orang lain Lalu dia menceritakan kepada orang lain tanpa menyebut namanya, nggak apa-apa kalau seperti itu, asalkan jangan menjadikan orang mencari-cari. Ada satu orang, nah ini melakukan zina, orang mana ya, orang sini, iya, nggak bingung siapa? Ya, siapa? Nah nggak ini, kalau bercerita begini misalnya, ada satu orang melakukan zina pernah kita bercerita, ada seorang laki-laki menjinai ini begini-gini, ya nggak apa-apa. Asalkan orang itu tidak prasangka buruk. Jadi korina sebetulnya masalah gunjingan itu halus, makanya disebutkan orang menggunjing itu lebih hina daripada zina dengan ibunya. Sebab apa? Medan yang menggunjing itu lebar. Kalau orang berzina di mana tempatnya? Di kamar, tempat sepi. Tapi kalau gunjing, oh masyaallah di mimbar pun bisa gunjing. Gunjing itu tidak harus dengan omongan. Eh, ini saya bisa. Ngangkat, ngangkat, ngangkat sapu tangan sudah paham. Maksudnya ini dari pacarnya, dari ininya, dari selingkuhnya. ya Ini paham orang, jadi gunjing itu macam-macam. Makanya lebih gede dari dari zina, ngeri. Jadi urusan menggunjing itu sebetulnya anda pengen apa waktu anda bercerita. Kalau anda bercerita ada maksud untuk menyampaikan biarpun oh, apa lagi nyebar fitnah. Tahu tidak ada orang di zaman sekarang, kalau sama orang lain tidak pernah nanya apa, sudah begitu ya. itu kan Bukan, tapi ada. Itu kan, diem. Oh, iya jadinya. Jadi masalah urusan menggunjing itu halus, pokoknya selamat, tidak usahlah. Niat di dalam hati, itu. niat uh, uh, Urusan hati. Kalau sudah hati orang itu cinta, tidak akan gunjing. Kalau hati jelek, gunjing dengan cara apapun. Sholatnya digunjing, ini digunjing, Masya Allah. Itu saja. Baik, ada pertanyaan tertulis, akan kami bacakan. Mohon bu uh. ya, mohon dijelaskan tentang keringanan karena penyakit baser Apabila ada orang yang punya penyakit gangguan saluran kencingnya, di mana orang tersebut sering kencing tanpa terasa olehnya, tahu-tahu sudah basah di celananya dan hal ini terjadi hampir satu jam sekali dan sering keluar juga kurang lebih pada saat sholat ibadah. Dengan penyakit ini yang tersebut merasa repot dalam melaksanakan ibadahnya karena keluarnya hadas secara terus menerus Taibul hajjah sederhana ya, tidak ada agama yang susah. Itu sama babnya digandeng dengan wanita istihadhoh. Kalau wanita istihadhoh kan dia wajib sholat. Akan tapi ternyata darahnya terus mengucur. Bukan mengucur, ngerembes. Kalau ngucur mati itu ibu-ibu. Eee bagi kaum laki-laki, nge air kencing itu gimana? ada kemudahan? pertanyaannya di dalam satu waktu sholat, itu ada tidak waktu terputus sama sekali yang cukup untuk sholat? misalnya waktu zuhur jam 12 sampai jam 3 3 jam kan? ditanya, dalam 3 jam ini ada waktu yang berhenti sama sekali? ada atau tidak? ada, kapan? Biasanya itu akhir-akhir menjelang jam tiga itu berhenti air apa berhenti ngerempesnya. Ya sudah, maka wajib sholatmu adalah kapan berhenti air kencingmu itu. Tapi kalau jawabnya enggak pernah berhenti sama ibu-ibu yang istihadah kadang-kadang tahu kalau tahu kebiasaannya berhenti maka dia Mencari kebiasaannya berhenti. Tapi kalau gak tahu, gak bisa diduga. Pokoknya keluar kadang-kadang gak karu-karuan lah. Ini kemurahan dari syariat Nabi Muhammad SAW. Cuman ada sedikit pekerjaan tambahan. Bagi wanitanya membuat penyumbat. Barangkali bahasa kita softek dipertebal. Dengan tambahan kapas atau sebagainya. Sehingga tekanannya lebih kuat. Barangkali tidak perlu pakai pengikat. Mungkin menggunakan celana dalam yang lebih ketat supaya tertekan. Jadi dalam gerakannya tidak ini, karena bisa ini. Beberapa ini bisa. Jadi dengan celana dalam yang lebih ketat, kemudian soft take-nya itu dikasih tambahan supaya menyumbat rembesan itu. Kalau bagi kaum laki-laki adalah cukup barangkali mengenakan celana dalam atau pengikat, kemudian dikasih juga penyumbat, apakah kapas agak tebal di situ supaya tertekan. Itu tidak kemana-mana nacisnya. Namanya, syat, kalau sudah di, seperti itu, maka ngambil air wudhu. cuman urutannya begini, dibersihkan dulu, yang putri, yang laki sama. Dibersihkan dari najisnya, setelah itu baru disumbat. Setelah disumbat, baru berwudhu. Setelah berwudhu, langsung melakukan sholat. Tidak boleh habis wudhu, nongkrong dulu. Nggak. Habis wudhu, langsung melakukan sholat. Tidak boleh nongkrong, kecuali untuk nunggu jamaah. Sholat jamaah. Atau mengenakan baju untuk menutup aurat. Tapi kalau nongkrong saja tidak boleh. Jadi syaratnya apa? Ulangi. Masuknya waktu. Jadi orang jenis salisul baul, orang yang beser atau istihadah, kapan dia melakukan wudu? kalau sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu tidak sah. Setelah masuk waktu baru dibersihkan dari nacis. Setelah itu disumbat. Yang kedua membersihkan dari nacis. Yang ketiga menyumbat. Yang keempat adalah berwudu. Yang kelima bersegerah. Itu saja, lima hal, nunggu waktu sudah masuk, dibersihkan setelah itu, baru disumbat, kemudian setelah itu apa berwuduk, setelah wuduk bersegera. Jangan nunda lagi, lima hal inilah yang harus dilakukan, biarpun air mengucur terus, kencing rembes terus, tetap sah sholatnya, maka itu dimaafkan. Apa ini? Kok sedangkan Islam tiba-tiba sedangkan sedangkan Islam mengajarkan wajib. Oh, Islam mengabaikan. Sedangkan Islam mengajarkan wajib dulu Mendakwai istri, anak, mendidik dan melindungi adalah wajib. Dan bagaimana hukumnya kalau kita meninggalkan anak istri selama 3 hari, 40 hari dan 4 bulan yang katanya fisabilillah, apakah Rasulullah para sahabat cara menyampaikan seperti cara jamaah jelis tablek saya mohon jawabannya yang harus diketahui bahasanya jamaah tablek adalah satu jamaah yang dirikan oleh seorang tokoh sufi yang sangat mulia Syekh Ilyas, orang soleh termasuk barokah dakwahnya kemana-mana dan beliau dan juga sahabat-sahabat beliau membuat satu cara berdakwah diantaranya khuruj tapi itu bukan wajib, beliau juga tidak mengatakan wajib syar'i tapi mengatakan itu adalah wajib di dalam ya ikut kelompok ini, seperti dalam pesantren ada undang-undang, tidak -undang, boleh begini, tidak boleh begitu, itu aturan saja dan tidak bertentangan dengan syariat dengan catatan tidak boleh meninggalkan, tiga hari boleh bahkan setiap hari pun boleh Bukan tiga hari tujuh hari hanya aturan itu supaya seragam. Karena beliau bukan ahli bid'ah yang mengarang ngarang Ada sebagian orang mengatakan harus tiga hari bid'ah. Kenapa bid'ah? Uang keluar berdakwah kok bid'ah? Cuman apakah harus? Oh tidak. Tiga hari mah enggak. Tujuh hari juga boleh. Cuman ada kewajiban lain tadi yang disampaikan diisyaratkan bahwasanya jangan lupa bahwa kewajiban kita yang paling utama adalah kuang fusakum wa ahlikum unik kan. Kalau dia sudah keliling ke seluruh dunia, istrinya nggak sholat, pakai kerudung susah ya. Ya sudah, selesaikan dulu urusan di rumah tangga, baru nanti keluar. Jadi harus imbang begitu. Kemudian juga urusan nafkah harus dipenuhi. Tidak bisa saya jihad terus saya gimana bang? Cari duit sendiri, saya kan jihad. Jangan dilarang saya, jihad bisa bila. Itu adalah orang malas. Suruh cari duit malas. Allah Rasulullah murka kalau begitu. Harus sempurna. Jangankan urusan dakwah mau haji saja harus dipenuhi. Jangankan urusan itu orang mau jihad yang sesungguhnya perang itu harus dilihat. Di rumah perlu ada orang yang butuh ditolong oleh dia. Apakah istrinya, apakah ibunya, apakah bapaknya. Jadi memang harus ada aturannya penuhi dulu yang ada di rumah. Beri dakwah dulu kepada yang ada di sekitar kita. Kalau sudah baik baru nanti. Oh kalau nunggu baiknya susah. Ya barangkali sesaat. Tapi jangan terlalu lama meninggalkan sampai dolem yang di rumah. Apalagi sampai di rumah terjadi kemaksiatan. Lah ini kita tertipu. Di rumah dibenahi, keluar iya. Apakah harus tiga hari? Enggak tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari. Enggak penting masalah hari. Hanya itu adalah aturan di dalam mereka berdakwah saja. Kalau anak-anak kita juga ada aturan sendiri. Tapi kalau nanti sudah dibukukan, bukan ini syariat baru. Misalnya kita boleh dakwah kalau sudah begini, begini, begini. Padahal tidak ada aturan dari Nabi Muhammad. dakwah harus sudah begini. Semua orang punya kewajiban dakwah, kan begitu. Berapa hari? Bukan tiga hari, setiap hari, kan begitu ya. Masa tiga hari jadi haram, kan tidak ada. Jadi tiga hari, tujuh hari, enggak. Ada memang sebagian orang terlalu keras. Bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Sebab memang surga sudah dipakerin, tidak ada yang lain boleh masuk. Ini ya semuanya ahli bid'ah masuk neraka, masuk neraka. Cuma kami himbo memang ada sebagian... Uh, dari saudara-saudara kita jamaah Atta istrinya diam-diam ada yang ngadu memang, saya sering ditinggal dan sebagainya uh, kalau begitu ya itu gak benar uh, saya kadang-kadang sampai bingung pas-pasan, ya itu tidak dibenarkan kalau Syekh Elias tahu bakal marah, karena Syekh Elsa seorang alim jangan disalahkan, jangan disalah artikan, salah pelaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh guru-guru mulia seperti itu harus ada Nafkah di rumah dipenuhi, kebutuhan dipenuhi, dan juga mohon maaf Mungkin ada seorang istri yang tidak bisa ditinggal oleh suaminya. Karena sebab yang kita tidak tahu. Terus dakwah saya bagaimana saya harus ngurut. Tidak usah repot Indonesia itu tetangga saja perlu didakwai. perlu keluar pun bisa. Walau ngaji di musola itu setiap hari tetap ada manfaatnya. Tidak usah rezeki jauh. Jadi bagaimana fleksibel ya dakwah itu. ke sini enak, ke situ enak. Tidak harus kita itu dengan satu model. Hanya yang jelas apa yang dilakukan oleh jamaah tablek bukan sesuatu yang sesat. Dengan tiga hari, tujuh hari, itu hanya aturan bagi yang mampu. Uang haji saja bagi yang mampu, apalagi urusan dakwah begini, bukan pasti kalau tidak nggak sah dianggap sebagai jamaat tabligh nggak ada itu, nggak ada aturan kayak begitu itu nggak ada. Kalau memang ada aturan, jelas itu melanggar syariat. Dan alhamdulillah tidak ada kita waktu melihat-lihat nggak ada itu. Hanya anjuran anjuran kuat dari ya kayak murid santri pondok, nyantri wajib hafal aqidah awam sama jurumiyah sama ini. Ini Bid'ah, kok ada mewajibkan jurumiyah itu di mana? Ayo, begitu. Ya, tidak ada masa mewajibkan hafalan jurumiyah. Itu aturan siapa? Itu Abu Yahya, Yahya Ahli Bid'ah. Gara-gara nyur hafalan jurumiyah. Ini kan, Ya, enggak ada. Itu adalah kewajiban pesantren. Kalau enggak, ya dikeluarkan. Kan begitu. Itu kewajiban pesantren. Sama itu kewajiban dalam organisasi sepanjang itu. Diambil dari mana? Dari syariat juga. Kenapa saya wajibkan menghafal itu? Itu menunjukkan harus sungguh-sungguh. Nah, belajar harus sungguh-sungguh, Nabi Muhammad mengatakan, belajar sungguh-sungguh, kalau sungguh dapat. tidak dapat. Jadi itu adalah hal yang harus di sebagai aturan dalam sebuah metode dakwah saja. Jadi yang mau ikut mangga, yang tidak, tidak boleh mencela. Semua orang ingin mencela, ada metode lain. Uh, kelompok jamaah ini lain, ada jamaah lain yang mengagumkan fikir. Alhamdulillah macam-macam ya, enak. Ahli tasawuf itu enak, bagian khuruj ada ada yang buat pesantren, ada yang jama'ah dikir, subhanallah, lengkap. coba kalau kurut semua nggak ada pondok, ngaji di mana nanti? ada pondok, nggak ada kurut, yang di sana nggak ada yang jangkau di gunung-gunung sana itu. ini kelengkapan di dalam Islam itu, sudahlah. pokoknya jangan mencaci seolah-olah saya paling hebat, yang paling bagus adalah pondok, nih menciptakan ulama, eh, iya sampian pondok, lah belakang pondok nggak sholat, kenapa itu? Ah, oh iya, sampian jama'ah tablik, tolong saya di dalam pondok saja, sampian bagi sana, loh kelengkapan ya? Ada orang diajak ngaji susah, tapi kalau suruh zikir seneng, ada kan? Zikir susah, marhabanan dulu, iya. Masya Allah, mangga macam-macam. Eh ada lagi pakai arisan, mangga pakai arisan itu, silahkan. Jadi ini adalah cara saja bagaimana mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Sudah selesai, wow, waktu habis. Mohon maaf ini kalau ke mana-mana. Mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Allahumma rahamna wa la tu'adhibna, wangsurna wa la tahdulna wa afina wa, tumridna, wa, akribna, wa tuhinna wa athirna wa la alayna, innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah Ya Allah, bersihkan hati kami, ya Allah Dan jadikan tingkah laku kami baik, ya Allah Jadikanlah tingkah laku kami baik, Ya Allah Sesuai dengan hati kami, Ya Allah Ya Allah Jauhkan hati kami dari kemunafikan Jauhkan hati kami dari kedengkian Jauhkan kami dari riak Jauhkan kami dari kesombongan, Ya Allah Gantilah dengan ketulusan, ketawaduan dan keikhlasan, Ya Allah Engkau sungguh maha kuasa Ya Allah, ya Allah Tidak ada yang bisa membersihkan hati kami kecuali Engkau, Ya Allah kami hadir ke tempat ini hanya berusaha dan berusaha ya Allah Hanya engkau lah yang bisa mengangkat kami ya Allah Mengangkat derajat kami ya Allah Mulihakan kami semua ya Allah Jangan sampai ada yang hadir ke tempat ini kecuali kau mulihakan Jangan sampai ada yang punya hajat di tempat ini kecuali kau kabulkan hajat mereka ya Allah Ampuni dosa kami ya Allah Tutup aib kami ya Allah Dan tutup aib guru-guru kami dari mata kami ya Allah Kami tidak ingin melihat aib guru-guru kami ya Allah Tutuplah aib orang tua kami dari mata kami Tutuplah aib sahabat-sahabat kami dari mata kami Ya Allah, kami takut suudan kepada mereka Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Jauhkan mulut kami dari menggunjing orang lain Dan jika ada orang yang pernah kami gunjing Ya Allah, muliakan mereka, ampuni mereka Ya Allah, Ya Allah Jauhkan kami dari dendam dan dengki Jika ada orang mendendam jika ada orang berbuat aniaya dan dolem kepada kami Kami mohon ya Allah Berikan kepada mereka kesadaran Dan jangan kau jadikan hati kami dendam ya Allah Berikan kepada mereka yang dolem Kepada kami kesadaran dan ampuni mereka ya Allah Jagalah keluarga kami Anak-anak kami dari zina yang hina Dan kau hinakan ya Allah Jika ada yang Allah pernah terjerumus Terpeleset dalam hinanya zina Maka kami mohon ampuni mereka, ampuni mereka Ampuni mereka Tutup aib mereka ya Allah Tutup aib mereka ya Allah di dunia dan di akhirat. Sehingga di dunia mereka tetap mulia dan di akhirat kau muliakan ya Allah. Dan mudahkanlah mereka untuk mendapatkan yang halal. Dan mudahkanlah kami untuk mendapatkan yang halal ya Allah. Ya Allah. Jauhkan kami dari persengketa bermusuhan. Di bulan yang mulia ini, bulan fitri ini Allah, bulan rari-raya ini Allah. Jadikanlah kami orang yang saling mencintai karenaMu Suami semakin mencintai istri, istri semakin mencintai suami. Hidup kami semakin indah. Yang belum mendapatkan pasangan, Ya Allah. Berikan kepada mereka pasangan orang-orang yang kau riduhi, Ya Allah. Yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan anak-anak kami jaga semua, Ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka, Ya Allah. Jauhkan mereka dari kehinaan, kenistaan dan dosa. Yang kau lebih tahu macam dosa dan kenistaan, Ya Allah. muliakan mereka di dunia dan muliakan mereka di akhirat. Dan berikan kepada kami semua ilmu yang manfaat. Dan jauhkan kami dari ilmu yang tidak manfaat. Berikan kepada kami, Ya Allah, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat Ya Allah Ya Allah ampuni kesalahan kami Ya Allah jika ada yang hadir di tempat ini Atau yang mendengar suara ini Ya Allah Tersakiti hatinya oleh kalimat dan lidah kami Ya Allah Maka kami mohon ampuni mereka Ya Allah Jika ada yang tersakiti oleh lidah kami Ya Allah Tersakiti oleh kalimat-kalimat kami Kami mohon Ya Allah Ampuni mereka dan muliakan mereka Ya Allah dan ampuni lidah kami Ampuni dosa kami Allah Ya Allah mudahkan segala urusan kami Lapangkan rezeki kami Jika ada yang sakit sembuhkan Jika ada yang punya hutang Mudahkanlah kami dalam bayar hutang-hutang kami Allah Ya Allah panjangkan umur kami Dalam ketaatan serta sehat dan alafiat Dan di saat kau hendak mencabut nyawa kami Kelak ya Allah Cabutlah nyawa kami di saat kami sujud di dalam salat kami Cabutlah nyawa kami di saat kami seperti ini Di saat kau ridhoi kami ya Allah Di saat kami di jalanmu ya Allah di saat kau rido pada kami Allah Jangan cabut nyawa kami Di saat kami bermaksiat Ya Allah kami takut mati su'ul khatimah Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah Mati dalam keadaan iman ya Allah Iman, iman, iman ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirat ya hasanah Wa kina adab an-nar Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sallallahu alaihi rabbil alamin Fatiha Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum Mohon maaf dan mohon da'a selalu Wabillahi taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh